Oke. Okay, kali ini untuk lagu yang kedua kalinya, kita kasih lagu dari Banyuwangi dulu. Kita kasih lagu Gerejakan Banyuwangi spesial buat semuanya. Tepuk tangannya mana dong? Terima kasih. nada dong